Oke, yang anda tunggu-tunggu, yang anda nanti-nanti Bintang Maha Bintang Cal Sudah cantik, keren, gaul lagi Tergolong artis ibu kota Yang sering ada tonton di layar televisi anda Sore hari ini ada Ramayana Juga ada SNP Indonesia Via Buat semua teman-teman pianis yang ada di sini, saudara, yuk, papa juga. Tepuk tangan yang lebih meriah nih Assalamualaikum